Bu Wibi, selamat pagi.、Uh, menurut saya sebetulnya g a k perlu dipenuh dukan ya. Sebenarnya kalau pemprov itu kurang kerjaan. Itu banyak warung sama tukang mie ini apa jual di depan rumah orang di pinggir jalan. Kalau diusir minta uang roham apa、uh, rohami apa itu uang rohami、uh, apa belas kasihan gitulah. Padahal mereka g a k t a u mereka tuh penjolin. Bikin warung di depan rumah orang j u a l m i e di depan rumah orang Diusir marah Jadi islam itu kayaknya p e n j o l i n gitu Mentang-mentang dia islam Baik, terima kasih Bu Ibi Pak Jimmy Pak、ya. Jimmy, siak suaka n i Ya, memang ini kembali lagi Kepada si yang ngatur ya Pemerintah Tadi dikatakan ada yang di Thailand Nah, kalau di Thailand itu Banyak sekali juga UKM-nya Kaki limanya Tetapi yang namanya diatur m u a jadi rapi、gitu. Saya kira kembali lagi ke pemerintahnya ya Jadi jangan mereka tidak bisa mengatur Mereka menyalahkan pihak-pihak Yang、uh, diang merugikan UKM atau Kaki lima Jadi、uh, Sebaiknya koreksi diri sendiri Jangan Orang berinvestasi atau masyarakat Dirugikan、mm -hmm. Saya kira kuncinya itu jangan、uh, apa ya,、uh, tidak bisa mengatur, melempar tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Oke,、okay, baik. Terima kasih, Pak Hendra. Selamat siang, s a m i n l a m a i a n g a m a t a n e l i n t i a a m a t s e l i n a m t i a m i n e i a n a r a t i a e i n g m i a e a m a t n e a a n g l a m i a e a n g e l a a i l a m a t i a n a i a n g e l a i n g e l m a t s a n s a m a siang, a t s n g e t s i a n s e l a m a s a n g l a t s i e t s i a s e l a i l m a t i a s t i a e l t i e l m a t i a s m a t i a s t i a e l a m a i a n m a t i a s t s i a n a m a t i t s a プリカ、イティタン、パサー、プラチシュナー、キトロ、ジャンティサー、パサー、ヤング、モテル、ニト、ヤング、スーパーカー、ミニマティト、ヤング、モニエタン、タイイ、イレタ、イペタ、タン、パサ、パサ、クライナー、パサ、タイ、パニカタン、プラチシュナー、サインガ、インタラクシュ、パサ、プラチシュナー、イネ、タン、パサ、 modern dalam ini supermarket minimas baik gitu loh, untuk barang-barang p a t e n misalnya barang-barang yang produksi indomie segala macam mungkin ngambil di pasar apa a n modern a a n y m gitu kalau untuk bangsanya sayur mayo dan sebagainya berada tradisional sehingga mereka kerjasama kompas gitu loh, jadi jangan saling mematikan kalau begini kan seolah-olah pemperas DKI ini mau pungli gitu loh padahal mungkin maksudnya mau melindungi tapi diartikan keliru dan bagi para Pasar modern kalau memang isinya nggak cepat lagi ya pindah ke Batam sama Bali Atau ke n u s a k a t b e n g a r a Timur jauh lebih menguntungkan Karena pemprovnya membuka lebar-lebar Pasar-pasar modern ini terutama ke Papua, ke Indonesia Timur Jadi mereka akan kehilangan sendiri pasar-pasar modern ini a k a n y a makin lama makin s u l i t barang-barang jadi didapat gitu loh Terima kasih Baik, terima kasih Pak Andit ya